Sediakan hati untuk berbagi Itulah korban yang sejati Dalam banyak kegiatan Kita bisa memberikan korban dengan seribu dali, Tapi kalau korban itu kita berikan Namun hati tak ada di sana Maka ia tak sekedar menjadi angka materi Yang tak memiliki cinta kasih Sediakan hati Karena sudah semestinya Ampahati hati semua terasa kering Tak mempunyai kekuatan Korban yang sejati Membutuhkan hati yang suci Tak menyembunyikan Apapun di dalamnya Tak berharap pada puja dan puji Karena melakukannya Dalam ketulusan hati Biarlah hati Menjadi hati yang diisi Dengan kesungguhan dan ketulusan Sehingga korban menjadi korban yang sejati Punya nilai yang tinggi Betapa indahnya kehidupan ini Ketika dunia hanya terpana pada diri sendiri Muncul saya, anda, kita Berlomba untuk menjadi orang Yang berani berbagi hati Menjadi korban yang sejati Sehingga tiap orang bisa belajar sungguh-sungguh untuk mengerti dan memahami nilai-nilai dalam kehidupan ini. Ayo kita berlomba. Memberikan korban sejati. Bukan hanya tumpukan materi, tapi tanpa hati. Bersama saya, Big Man Sirat.